بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحنا استعنا ربنا من ودين وصلاه وسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حمدا لله ما علمنا وما علمناك انت عالم حكيم ولا حضرنا ولا سيدنا الى العلي العظيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري وافرح لي Bapa-bapa, saudara-saudara semua yang mulia, Alhamdulillah kita dapat bertemu di jam hari ini untuk melanjutkan pengajian kita seperti mana biasa. Kita mengaji pada kita, kita belajar pada kita. Buntu-buntu malam, terus langsung sahijah subuh. Kita sekarang membahas tentang ahlak, tentang adab, sikap, etika yang diajarkan oleh para kita yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maha kepada kita. Terakhir kita ada bahasa tentang salam Yaitu siapa yang mesti memberi salam hmm. Kalau misalnya ada kelompok itu banyak Ini bahkan kita terakhir bahkan yeah. Kalau yang sedikit disuruh memberi salam kepada yang banyak, Yang kecil salam kepada yang lebih besar Yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk terangkan kemarin tentang hal tersebut Lalu kita juga uh, ada membaca hadis tentang Apakah seluruh uh, kelompok ketika mereka bertemu semuanya harus memberi salam Dikatakan cukup satu orang dan seluruh kelompok memberi salam Dan cukup satu orang dan seluruh kelompok memberi salam Jadi tidak seluruh, kaum muslimin Tidak seluruh, kaum muslimin saat menerima ucapan salam Semuanya harus menjawab Sembahagia yang jawab sudah dianggap memadai mencukupi sebagai apa itu namanya wakil dari seluruhnya dan yang menjawab bapak pahala yang lain mereka akan dapatkan juga kebaikan salam doa yang disampaikan itu akan mereka dapatkan tentu yang menjawab salam aslinya akan dapatkan keharaman besar dari yang tidak menjawab aslinya yang tidak saja walaupun yang tidak menjawab tidak dikatakan salah dengan itu hukum salam kemarin disampaikan bahwa menyampaikan salam untuknya menjawabnya adalah wajib begitu Dan salah satu daripada rahasia agama kita kebaikan agama kita adalah salam mengucapkan assalamualaikum itu dalam sebuah hadis sahing itu yang membuka dan yang lain nabi saw menyatakan: "Ltafulul ltafulul jannahatka hatta minu. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Wala tu minu hatta taabu. Kamu tidak akan biasa beriman sampai kamu saling mencintai." Lalu Nabi katakan Ala adullukum ala syai'in iza fa'ardumum ta'abartum Nabi sampaikan kepada para sahabat Adakah kalian mau aku tunjukkan satu perkara yang kalau kalian lakukan kalian akan mencintai Para sahabat jawab Ya Rasulullah Tentu Ya Rasulullah Nabi jawab Assalamualaikum sebab salah salam adalah cara yang paling efektif dalam menyebarkan cinta kepada sesama muslim ikatan antara mereka nah, dalam doa yang tersebar antara mereka bersama lain sepanjang saat sepanjang ayat dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh para sahabat bahwa hanya mereka itu memberi salam kepada teman teman mereka kaum muslimin yang lain sekalipun orang itu sudah ada sama rombongan bersama mereka berjalan Misalnya sekelompok sahabat berjalan, katakanlah ada 10, 20 orang berjalan. Tiba-tiba mereka melewati sebuah jalan yang sempit. Lalu karena jalan yang sempit, mereka harus mencab, terpisah sebagian. Katakan sebagian masuk gang yang sempit ini, sebagian masuk gang yang sempit itu. Di ujung jalan, di ujung gang. yang tadi dua itu, yang dimana mereka berpisah, bertemu lagi di jalan yang besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberi salam kembali kepada saudaranya yang tadi sudah berjalan dalam mereka, begitu. Bisa dilihat ini keterangan dalam hadis, hadis Sahih tentang perilaku para sahabat dalam menyebarkan salam. Bapak saudara, kalau kita berhenti mengucapkan assalamu kepada sesama muslim, maka ketahuilah kalau ada orang yang kamu mengucap salam, kecuali kepada orang yang dikenal, orang itu sedang menyegerakan datangnya hari kiamat. Karena kalau tanda hari kiamat adalah ketika orang tidak lagi memberi salam kecuali orang yang tidak kenal Artinya kalau saya mampuan itu saya sedang menyederahkan Saya sedang membuat sebuah tanda hari kiamat nyata di dunia Nah sekarang kaitannya dengan salam ini akan konsumsi Bagaimana kalau kita bertemu dengan orang-orang muslim yang uh, tidak terima dengan kita Ahlul kitab atau yang lain Bismillahirrahmanirrahim Wa anhu Nabari'na Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadghal yahuda wa an-nasara wa idza laqaituhum fi tariq ashrruhum ila an yathi ashrruhu muslim qala berkata Abu Hurairah Sayyid Abdul Rahman ibn namanya beliau Beliau orang yang paling banyak menggantung Jadi, beliau al hadis dan hadis sunah wal jamaah Beliau paling banyak dengan hadis dan halus jamaah dari hiwaitan hadis dari biyaullah paling banyak Dari semua hadis, yang dari semua hadis yang lain Dalam hiwaitan hadis yang fahid dari nanti sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu wa sallam Laqabdaudiyahudawadnaorak islam Jangan kamu memulai ada salam nasrani, ada Yahudi dan nasrani dengan mengucapkan salam. Wa idza laqithum fi tariqin dan apabila kalian bertemu dengan mereka di suatu jalan yang sempit. Ini ada keterangan di dalam syarah hadis misalnya dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari di dalam Syarah Muslim. Ini hadis johad Imam Muslim, insyaAllah Imam Muslim ada kitab syarah Imam Muslim, syarah insyaAllah Imam Muslim di syarafi di Teranga, keterangan tahat saja ada di situ oleh Abu Nawawi, begitu. Beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan, bukan jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit di sini. Pastuluh bila Abu Ya'kub maka kamu Biarkan kata-kata desak mereka kata desak ini jangan sampai disalahpahami Nanti akan terangkan kemudian Kepada, pada apa itu namanya Tempat yang sempit dari jalan tersebut Al-Tawajahul Muslim, hadis ini hadis wahai Diraulah Muslim Keterangannya sekarang Satu tentang masalah Salam Mengucapkan Assalamualaikum Apakah haram mengucapkan salam kepada selain muslim? Khilaf ulama. Jumhur mayoritas ulama mengatakan hukum mengucapkan salam kepada selain muslim itu bilang mereka katakan haram. Berdasarkan hadis ini karena kalimat yang digunakan adalah la'nya itu namanya huruf lah itu kata la itu atau kalimat la itu itu menunjukkan larangan larangan dalam arti awal makna awalnya adalah menunjukkan ke atas keharaman. Nah, jadi annahyu ya dulu alat tahrim sebuah larangan pada awalnya menunjukkan ke atas keharaman. Berangkat dari teks hadis ini para ulama halus sunnah wal jamaah. berkesimpulan bahwa hukumnya haram mengucapkan assalamualaikum memulai salam, pahami ya memulai memberi salam jumhur sebahagian ulama mengatakan seluruh keterangan yang saya sampaikan ini bisa anda lihat atau kalau memang mau ditunjukkan, saya tunjukkan nanti mustanadnya, marjanya dalam kitab kitab hadis cuma sayangnya dalam bahasa Arab, saya bisa tunjukkan itu keterangan, begitu yang Yang dilarang memulai salam itu Yang dilarang kita adalah memulai salam Kepada orang-orang non muslim Kalau menjawab salam Maka sebahagian besar ulama mengatakan justru sebaliknya Kalau menjawab salam Mereka mengatakan boleh hukumnya Menjawab Tidak memulai memberi salam Kalau menjawab salam hukumnya boleh Sebahagian yang lain mengenai masalah memulai ucapan salam sebagian kecil seperti sebahagian dari ulama madzhab syafi'i kita rata-rata di Indonesia bermadzhab syafi'i mengatakan memberi salam kepada non muslim kafir dini yang bukan kafir harbi bukan orang yang meraih kaum muslimin itu hukumnya boleh jawab tidak dilarang hadis ini mereka gunakan mereka tahwil Takwil mereka pahami secara berbeda. Ini larangan bukan anahyu layadilu al-tahrim bal alal makruh ditunjukkan atas kemakruhan sesuatu yang kurang mulia, kurang baik. Kalau mau di apa itu namanya barangkali mau ditunjukkan, saya tunjukkan mustanadnya nih. Saya tunjukkan sumbernya. Ini Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Begitu Apa yang saya sampaikan tadi itu Barusan itu Nabi SAW Dikatakan Jadi kalau memulai salam Maka memang Itu Sebahagian besar Tidak boleh Tapi kalau menjawab salam Maka sebahagian besar Justru mengatakannya boleh menjawab salam Dari orang-orang non muslim itu Begitu Seperti nabi pernah Menuliskan Di dalam uh, Tulisan Ketika nabi sallallahu alaihi wasallam Kata ban nabiyu sallallahu alaihi wasallam Ila hiraklu Kepada Heraclius Seorang raja rumawi Dan yang lain Salamun ala manit al huda Nabi pernah menulis kepada para penguasa zaman itu dengan kalimat salamun salam sejahtera atas orang yang mau mengikuti petunjuk. Di dalam keterangan yang lain juga disampaikan bahwa kalau kita jadi maksudnya ini kalau yang ngerti bahasa Arab silakan baca kalau saya bacakan satu-satu enggak keburu waktunya. Waktu kita kan sedikit, jam 1 mesti selesai. Yang selanjutnya adalah bahwa bagaimana kalau orang itu yang memulai mengatakan salam kita menjawab waalaikum salam boleh terus kalau kita tidak tahu Nabi bilang kalau kamu tidak tahu apa yang mereka katakan apakah assalamualaikum alaikum atau asamu alaikum asamu artinya sesuatu yang buruk atas kamu gitu kalau mereka ngomong sama kita mengucapin salam kepada kita kita nggak dengar jelas Omongan itu, jangan-jangan bukan Assalamualaikum, tapi alaikum. Nabi ajarkan kita menjawab Waalaikum. Jawabnya Waalaikum. Cukup. Masalah salam. Memulainya, singkatnya, sebaiknya jangan dilakukan. Kalau kita mau mengatakan kepada mereka, ucapkan kalimat ini. Assalamuala manittabal huda, seperti tulisan Nabi kepada para penguasa kafir itu. Yang tidak beriman itu Atau mengucapkan Seperti yang juga dihargai oleh Rasulullah SAW Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Coba boleh ucapkan pak Assalamu alayna Assalamu alayna Doa buat anda Semoga salam sejahtera atas kami Wa ala ibadillahi salihin Ucapkan kalimat itu kalau kita mau huruji dari khilaf, supaya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh sebagian ulama jangan ucapkan assalamualaikum ucapkan saja assalamualayna wa ala ibadillahis salihin apa bacanya? assalamualayna wa ala ibadillahis salihin cukup itu jadi tindakan anda tidak akan ada yang menyalahkan semua ulama akan mengatakan tindakan anda benar menurut mi'yar syariah, menurut ukuran syariah Terus tadi dikatakan bagaimana kalau kita menjawab Menjawabnya kalau memang dia katakan kepada kita Kalimat Assalamualaikum Terdengar jelas Assalamualaikum Boleh menjawab Waalaikumsalam Tetapi kalau kita tidak mendengar jelas Dia mengatakan apa Jangan-jangan dia nyumpain kita Kita jawab Waalaikumsalam singkatnya, singkatnya Kalau anda dapat ucapan salam Supaya keluar dari khilaf Jawab saja Waalaikumsalam selesai wa'alaikum selesai maka tidak ada yang menyalahkan anda dalam masalah tersebut nah ini gunanya kita mengetahui perbedaan jadi perbedaan yang ada antar ulama mestinya seseorang yang arif bijaksana memahaminya sebagai sebuah keluasan agama sebagai sebuah kelenturan agama ini agar kaum muslimin dalam Keadaan yang berbeda-beda itu bisa berinteraksi, bisa bermuamalah dengan baik dan benar kepada semua orang. Nah, yang terakhir adalah kalimat tadi itu. Apakah kita disuruh kalau kita ketemu orang non-muslim di jalanan, kita desak mereka sampai ke pinggiran, sampai mereka mau jatuh ke got misalnya? Bukan itu. Saya bacakan nih. <tuh> kalimat. Kaulah Kurtubi, berkata Imam Kurtubi nggak kelihatan, saya tunjukkan ya, jangan sampai nanti kelihatan ini tulisannya. Kaulah Kaulah Kurtubi, Imam Kurtubi, penafsir hadis itu yang dari Cordoba itu yang terkenal beliau, seorang alim dari Cordoba, si kaulihi. Imam Kurtubi, sahih tafsir Kurtubi, seorang ulama Madhab alusunaw Jamaah, bermazhab Maliki. beliau mengatakan bahwa apa itu namanya mana tadi Wa idhalaqituhum fi tariqin fattarruhu mila adiyati maknahu alla taqnahu lahum anit tariq ikraman lahum wa ihtiraman wa ala hadha fatakunu hadhil jumlah munasibatan lil jumlatil ula fil ma'na walaysa al ma'na idhalaqituhum fi tariqin wasi'in falji'uhum falji'uhum ila harbihi hatta yamiku alaihim lianna dzalika adzan lahum wa nuhina an adzahum bighairi sabab singkatnya ini maknanya dikatakan bahwa kalau kita ketemu di jalan yang sempit sekali lagi jalan yang sempit ini maknanya jalan yang sempit janganlah karena demi menghormati mereka lalu kita menepi buat memberi mereka jalan itu yang dimaksudkan jangan menunjukkan bahwa kita ini seolah-olah lebih rendah, lebih hina dari mereka sehingga kita memberi ruang lebih luas buat mereka lewat jangan lakukan itu anda tetap berjalan pada apa itu namanya, tengah jalan atau dimana anda sedang berjalan tidak perlu berhenti, tidak perlu uh, minggir untuk memberi mereka ruang lewat tetapi bukanlah maknanya yang dimaksudkan kalau lewat di jalan yang besar Anda desak mereka sampai ke pinggiran jalan karena ini adalah sebuah apa tuh namanya sesuatu yang menyakiti mereka, menyakiti kaum muslimah, eh, menyakiti non muslim sekalipun kafir dini, orang kafir yang tidak merangi kita, orang kafir yang berada di wilayah pemerintahan Islam atau orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin seperti di Indonesia. Itu bukanlah dimaksudkan Kita kalau ketemu sama mereka di jalan Kita desek, kita pinggirin mereka Kita pepet mobilnya sampai dia Mau jeblos kali Bukan begitu maksudnya Jangan disalahpahami, karena Dilarang hal tersebut Di dalam agama menyakiti Apa itu namanya Orang ahlul kitab Hadis tentang itu Saya tunjukkan kepada anda Saya ada punya tulisan mengenai ini, sikap moderasi begitu ini lihat, hadis Ala mawlama muahidan. Ketahui kata Nabi saw. Siapa yang mengawalimi seorang kafir muahid tadi tu yang sudah disampaikan seorang kafir yang menerima perjanjian damai dengan kaum Muslimin seperti kita nih di Indonesia. Awin takosohu atau dia merendahkan itu orang kafir muahid tersebut. Aukalla pauvaukotokotih atau dia membebankan sesuatu di atas pundaknya. Di luar kemampuan itu orang non-Muslim tadi itu. Al-Akhudamin Husayyan bila iruti bin Asin atau dia ngambil sesuatu dari orang tersebut, orang kafir tersebut, orang non-Muslim itu tanpa kerelaan dirinya. Apa yang Nabi katakan? Fa'anah haji juhuyal kiamat. Aku adalah musuhnya di hari kiamat. Aku akan tuntut hak orang ini yang dizalimi ini kepada. Muslim itu sendiri Ini hadis riwayat Abu Dawud Dengan sana yang Hasan Saya sekali lagi menyampaikan kepada anda Atas bahwa Sikap kita kaum muslimin Adalah pada ajaran Yang disampaikan oleh Rasulullah Sebuah sikap yang Moderat, sebuah, sebuah sikap yang Pertengahan, yang iktidal Yang menggunakan Ukuran-ukuran yang benar Bahkan yang kita sesalkan hari ini Adalah Sebahagian daripada kaum muslimin Menjadikan hadis Yang berkait dengan non muslim Ayat Quran yang berkait dengan non muslim Orang musyrik maksudnya Itu ditimpahkan kepada saudara muslimnya Jadi saudara muslimnya Disifati dengan sifat-sifat kemusyrikan itu Sehingga mereka tidak mau memulai salam Sehingga mereka kalau ketemu tidak pernah tersenyum Tidak mau tersenyum Kalau di, ya, tidak diulurkan tangan kepada mereka, mereka tidak menjau, ma, men, apa menyambut tangan tersebut. Mereka tidak pernah mengulurkan tangan terlebih dahulu kepada saudara Muslim karena merasa berbeda satu sama lain. Saya rasa ini adalah sesuatu yang buruk yang diajarkan oleh bukan Rasulullah SAW. Bukan ajaran Rasul yang begini. Nabi nggak ngajarin kayak gini. Orang ini mungkin nabinya lain, bukan Nabi Muhammad SAW. Uh, demikian semoga ada manfaat dan sebagai sebuah penutup kalau ditanya bagaimana ustaz ucapan salam selamat gitu yang bentuknya bukan assalamualaikum tapi misalnya tahniah selamat atas kelahiran anak sudah cukup? 10 menit lagi marhaba maksudnya mau ditutup ini eee uh, uh, Kalau ditanya, ini saya mau beri ruang pertanyaan setelah ini. Sebentar saya tambahkan. Jadi kalau ditanya, ada orang nanya sama saya. Pak Ustaz bagaimana kalau kita ngucapin singkatnya, ngucapin selamat natal. Sekali lagi Bapak, dalam masalah-masalah ini ada perbedaan pendapat. Saya, atas apa yang saya diajarkan oleh para guru, atas apa yang saya baca dari kitab-kitab, tidak akan mengatakan itu. Tidak melakukan itu. Tetapi saya dan apa yang saya pahami Dan nanti kalau mau ditanya detailnya saya tunjukkan dalilnya Saya tidak, kita tidak menyalahkan orang lain yang melakukan itu Karena dia melakukan itu dengan sebuah dalil Dengan sebuah keterangan yang ada sandarannya Sekali lagi Kalau ada yang mengucapkan selamat natal Jangan bilang ini orang kufur, musyrik Dosa besar, gini gitu. Bapak, kita tidak tahu orang itu mengucapkannya dalam kondisi apa. Terus juga, ha, maksudnya bagaimana, dalilnya apa, kita nggak tahu, Bapak. Sebaiknya kita jangan jadi hakim buat manusia lain. Hakim seluruh manusia, termasuk saya dan Anda, Allah. Jangan jadi hakim buat orang lain. Wallahu'alam. Uh, apa itu namanya? Ha. keterangan itu misalnya dalil tentang yang membolehkan ya kalau yang mengatakan tidak boleh barangkali orang banyak ini ada pada surah az-zukhruf ayat 89 surah az-zukhruf surah 43 saya mau bilang nih orang yang bilang boleh ngucapin salam itu selamat itu itu dia pakai dalil pak Quran dalilnya pak wa qilihi ya rabbi inn haulaika qawmun la yu'minun terus fasfah anhum wa qul salam fasaw fa ya'lamun dan Allah mengetahui ucapannya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi bilang sesungguhnya mereka itu orang yang tidak beriman apa yang Allah suruh buat Nabi Muhammad berpaling Paspa tuh berpaling dan maafin artinya berpaling dan maafkan mereka lalu katakanlah salam itu salam dia katakan salam ada boleh bilang salam wassalam jadi saya mau mengatakan jangan mudah untuk apa itu namanya mendiskreditkan orang lain makin alim seseorang makin dalam pengetahuannya makin luas hatinya Makin ngerti ia bersikap baik dan toleran kepada perbedaan atas perbedaan yang ia lihat. Tapi omtol saya rasa cukup. Omtol, kalau yang mau nanya silahkan, kalau nggak kita tutup. Silakan. lebih Mag masalah sanad sanad ah, mengenai keterangan ini gitu ya ah. mm -mm. Mungkin yang terasa oleh Ustaz adalah bahwa ada perkataan dari para ulama atas bahwa laulah sanad, lakolah makmankol alamakol. Kalau Allah tidak sanad orang boleh ngomong semaunya. Laulah sanad, lakolah manshed taalamashed. Kalau ada, enggak ada sanad, enggak ada mata rantai silsilah ilmu orang akan berfatwa atas apa yang dia kehendaki. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi saw. Sampai nanti kata Nabi tidak ada orang lagi berilmu ilmin Orang-orang yang tidak punya ilmu memberi fatwa Pengetahuannya terbatas memberi fatwa Dan mereka sesat dan menghasilkan orang lain Nah kalau ditanyakan mengenai sanad Atas sebuah keterangan Misalnya atas sesuatu Itu adalah sebuah kemestian di dalam ilmu agama Sanad itu adalah sebuah kemestian Rahasia Mu'jizah bahasanya Umatnya Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Melalui Rasulullah SAW Kepada kaum muslimin adalah sanad Sampai hari ini masih ada Sanad itu mata rantai ilmu itu harus ada Pada setiap orang yang menyampaikan agama Misalnya saya ditanya Anda Ustadz itu dapat keterangan tentang bolehnya pendapat yang membolehkan memberi salam itu dari siapa? Dari guru saya, dari salah satu guru saya. Siapa gurunya Ustadz? Salah satunya adalah Habib uh, Salim Ashadiri. Ini rincian hukum memberi salam menurut Habib Salim Ashadiri, guru salah satu guru kami. Begitu. Beliau bilang kalau terpaksa boleh singkatnya kalau nggak ada paksaan diucapkan dengan rido dan cinta dan uh, artinya dia uh, senang dengan apa yang mereka lakukan bisa haram itu haram karena bisa terjerumus dalam kekafiran tapi kalau nggak ada paksaan sebaiknya jangan dikatakan nggak ada paksaan kita nggak mengucapkan dengan kecintaan dan ridoan <tuh> waroknya nggak usah ngomong tapi kalau ada yang ngomong pun tidak apa-apa jelas kira-kira jelas ini omongan? begitu ini sanad atas apa yang saya dapat keterangan mengenai masalah ini saya tidak sekedar baca di kitab di kitab bisa kita dapatkan keterangan itu sebanyak-banyaknya tentang masalah misalnya tadi itu masalah salam ini bisa dilihat di dalam kitab Awdul Ma'bud syarah apa itu namanya? syarah uh, Abu Daud syarah sunan Abu Daud yang uh, di ada hasiah di bawahnya itu oleh Ibnu Qayyim Al Jauzi. Beliau menerangkan dengan rinci Ibnu Qayyim Al Jauzi yang selama ini dikatakan di sebagai ulama yang disandaran orang-orang salafi wahabi. Mereka kalau mereka gunakan ini keterangan mereka akan lihat Ibnu Qayyim Al pun menjelaskan adanya perbedaan pendapat atas apa salah. Kira-kira jelas begitu. Kalau itu yang dimaksudkan Sanad atas sesuatu semua orang Ketika nyampein agama nggak boleh keluar dari Akal pikirannya Dia harus tahu dari mana sumbernya Siapa yang pernah mengatakan itu Dari orang sebelumnya gitu Dia harus rinci Dan kita hari ini Bisa mendapatkan sanad itu Dengan cara Berguru kepada orang Dan meminta sanad ahad, Sanad ilmu Dari dia untuk kita Atas apa yang dia ajarkan atas atas apa yang kita akan baca dia belum ajarkan saya mau baca sebuah kitab misal tuh jamiah saya belum baca ini kitab saya bilang sama guru saya ustad guru habib ini saya mau baca kitab ini tapi rasanya antum nggak punya waktu kalau saya baca dari awal sampai akhir, non terangkan saya mohon antum menjazahkan ini uh, kitab kepada saya lalu guru itu bilang dia baca dia lihat dia tentu ngerti kapasitas saya dia faham Baca saya jazahkan itu kitab. Kalau ditanya, sanatnya kemana? Ke guru ini. Jadi, saya membaca kepada guru itu. Kata Hadir Umar. Hadir Umar membaca dari abahnya. Abahnya membaca dari pulang sampai dengan muallif kitab. Begitu. Begitulah sanat. Begitulah mata rantai. Ilmu itu. Hari ini memang jujur saja. Kalau kita boleh sampaikan sebahagian besar. Ketika. para ulama yang menisbatkan dirinya sebagai ulama kaum muslimin itu sudah tidak begitu mementingkan sanad. Jadi ketika mereka menyampaikan suatu diambil dari sana dari sini saja tanpa mengetahui itu benar pendapat itu. Membaca semua orang bisa, atau orang pengetahuannya terbatas bisa membaca. Tapi benarkah pengetahuan itu? Keterangan tersebut Anda dapatkan dari orang yang Anda jadikan sebagai guru Anda? kita boleh berguru kepada seribu sejuta manusia, boleh tapi anda harus ada itu soal ada ikatan dengan dia paling tidak kalau pernah menulis sebuah SMS dia jawab itu SMS dan dia menerima anda sebagai muridnya atau hal-hal yang lain misalnya begitu, mesti ada hubungan bagaimana seorang bisa jadi murid orang lain tanpa ada hubungan sama sekali Dia harus membangun hubungan itu secara personal, baru dia bisa mendapatkan sanad, begitu. Baru dia bisa mendapatkan silsilah mata rantai keilmuan tersebut. Nah, kalau ditanya apakah mungkin sebuah sanad itu putus, bisa saja. Itulah yang disebut kalau dalam ilmu hadis sebagai sebuah hadis yang loih karena putusnya mata rantai pada sebuah sanad pada sebuah mata hadis, begitu. Artinya kalau ada orang nerangin, dia nerangin. Dari dirinya terus sampai gurunya saja dia nggak tahu gurunya ngambil dari mana atau gurunya tidak pernah menerangkan kepada dia tentang dari mana sumbernya itu didapat maka itu bisa dianggap putus seperti ucapan tadi itu yang saya tayangkan habis almashtir itu dia ngambil dari kitab-kitab marja yang ada pada halusun awal jamaah seperti kitab fatul bari dan yang lain begitu dia jadikan sebagai sumbernya ha, gitu itu Uh, disampaikan, cuman karena tulisannya bahasa Arab ini tulisannya bahasa Arab apa yang ada di kitabnya itu disampaikan, dari kitab mana siapa yang bilang, ada keterangannya cuman masalahnya adalah kita nih, bapak saudara terbatas waktu kita, saya nih guru terbatas banget waktu saya saya cuman ketemu bapak, sebulan sekali nggak sampai sejak, coba bayangkan Bagaimana saya bisa menerangkan suatu disuruh rinci? Nggak bisa, Bapak. Di masa seperti itu, sebagai seorang yang mencintai saudara muslim, saya akan hanya sampaikan yang paling penting saja. Saya tidak saya abaikan rincian. Saya abaikan rincian. Kenapa? Kasihan orang itu. Kalau saya bekutet dengan rincian-rincian detail seperti ini, belum tentu juga dia paham. Kira paham, Pak, maksud saya, Pak. Bukan tidak mau menyampaikan detail sumbernya. Kelamaan Bapak, saya mesti baca, saya mesti lihat Saya juga nggak hafal itu Jelas? Cukup? Sekali lagi kalau saya boleh ulangi keterangan tadi di muka Bapak saudara yang mulia Sikap seorang Muslim adalah seorang yang memberi kebaikan buat orang yang lain Al-Muslimu man salimal muslimuna biadihi walisanih Seorang muslim adalah seorang yang bisa selamat dengan dirinya Melalui dirinya Dari keburukan tangannya atau keburukan lidahnya Jangan ngomong yang nggak baik kepada saudara muslim kita Siapapun itu, seorang muslim yang paling buruk sekalipun Sinar iman dalam dirinya Kalau Allah buka, akan nembus langit yang ketujuh Gak takut anda kepada saya nggak pada Allah Bahwa dia ada punya iman dalam dirinya Yang tidak ternilai dengan apapun jangan macam-macam sama seorang muslim siapapun orang itu Kata yang paling buruk sekalipun ruba ash ash aksama Allah la kata, kata Nabi saw. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut masai, bajunya apa itu namanya ha, penuh debu, bajunya kumal penuh debu. Kalau dia bersumpah, dia berdoa kepada Allah, akan Allah iya apa yang dia katakan. Kita tahu siapa orang itu? Tidak tahu. Karena itu kita harus nuzon kepada semua kaum muslimin Yang pakai kaos, oblong Yang pakai celana jin <laughs> Belel Yang begini, yang begitu Semua itu Saudara muslim saya Ada iman dalam dirinya Ada sesuatu yang lebih mulia Dari dunia dan seluruh isinya Dalam diri dia. Saya harus hargai Wallahu'alam Ucapin salam kepada semua kaum muslimin Kalau anda ragu tidak mengapa anda ucapkan salam saya nggak yakin ini muslim atau bukan kita hidup di negara sudah berapa kali ini Dua kali sehingga saya, saya sampaikan di negara yang harus kaum muslimin artinya kemungkinan anda beri salam kepada non muslim itu lebih kecil daripada beri salam kepada muslim beri salam 8 dari 10 orang adalah muslim artinya kalau anda jalan ketemu 10 orang setiap kali ketemu anda ucapkan salam Kemungkinan yang muslim itu delapan dari sepuluh itu Boleh jadi sepuluh-sepuluhnya 10 muslim Satu, beri salam Yang kedua adalah Jangan salah memaknai hadis Seolah-olah kita disuruh membenci, merendahkan Sikap bersikap sewenang-wenang kepada kaum muslim Bukan itu, agama gak nyuruh kayak gitu. Yang melakukan itu orang yang tidak mengerti agama dengan baik Agama tidak mengajarkan itu sama sekali. Nabi dan Allah tidak mengajarkan itu kepada kita. Kita harus membawa rahmah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً alamin Ayat Qur'an. Tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmah. Apakah sebuah rahmah orang yang kerjanya mencerca siapa saja. Jangan angkat seorang pemimpin non-muslim. Tapi jangan caci-maki non-muslim di hadapan umum. Dijelek-jelekkan. Bukan itu. Anda... Jangan nilai dia, selesai. Tapi jangan caci maki di depanmu. Urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Jangan caci maki orang itu. Kalau dia bersikap buruk, jangan balas keburukan dengan keburukan. Saya sama buruknya sama dia. Saya bukan kayak dia. Saya beriman kepada Allah, ngerti ukuran. Silahkan dia ngomong kasar, saya nggak ngomong kasar. Anda apa? Tolong ngomong kasar. Silakan, makan omongan kasar itu buat Anda. Saya tidak akan membalasnya. Saya tidak akan melakukan itu agar saya tidak seperti Anda. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita hidayah, bapak jauhkan kita dari fitnah agar kita semua kembali menjadi kaum muslimin yang saling mencintai walaupun berbeda satu sama lain, saling mencintai dalam kelapangan dan dalam keadaan susah mau membantu sama satu sama lain, memberi salam, jawab salam, bertemu dengan kegembiraan, berpisah dengan doa, saling mendoakan satu sama lain. Ya Allah, kembalikan kecintaan hantar sama kaum muslimin sebagaimana engkau pernah berikan kepada kaum muslimin sebelum kami. Ta Nabi Al Fatihah. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim alahi wa din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in linasirotal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا ينسواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك معن مع قران